Yusin, Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina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 Ya ayyuhalladzina amanuttaqullahu Qulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa mayyutai illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azim Amma ba'd Kamuslimin muslimat para hadirin Di Masjid Al-Hasanah Terban Jogjakarta Rahimani wa rahimakumullah Para pendengar setia Radio Muslim Di 1467 AM Dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita akan memasuki pembahasan baru Dari kitab Riyadu As-Salihin pada bab sebelumnya yaitu bab ke-50 kita telah mempelajari bersama ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf takut. Dan pada bab ke-51 ini InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari bab tentang ar-raja Ar-raja Yaitu berharap Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berharap kebaikan Dan ciri utama raja Ciri utama raja Adalah diiringi dengan usaha Harapan yang diiringi dengan usaha itu raja Oleh sebab itu dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Id Al Hilali, حافظه ta'ala تعالى, ilm al khawfa wal rajaa ya zaman. Ketahuilah bahwa dua hal ini, yaitu khawf dan raja adalah dua perkara yang saling Berkaitan Kalau seorang itu khauf Maka di sisi lain Harus ada raja Kalau seorang itu Berharap Maka di sisi lain dia harus ada khauf Begitu seterusnya Dua hal yang harus ada Melazimkan Khauf melazimkan raja Raja melazimkan khauf Warraja'u didul khauf dan raja itu adalah kebalikan dari khawf. Al-khawfu yasbiqur raja. Dan khawf hendaklah didahulukan sebelum adanya raja. Ini sebelum kita berharap, maka kita harus takut terlebih dahulu. Kenapa? Liannahu, karena khawf itu tadi, Min babi takhliyah Qabla takhliyah Karena khauf Yang ada sebelum roja Seorang itu harus merasa khauf dulu Sebelum roja Ini dikarenakan khauf itu adalah takhliyah Takhliyah Ini membersihkan jiwa Membersihkan jiwa dari segala macam bentuk penyakit Penyakit-penyakit Hati Ya Seorang hamba hendaklah merasa takut kepada Allah Menghilangkan rasa sombong Jazakallah khairan Kemudian Raja min babi tahliyah Raja itu adalah tahliyah Memperindah keimanan Jadi Khauf itu membersihkan keimanan Sedangkan rojak itu adalah Memperindah keimanan Karena kita tahu bahwa At-takhliyah adalah Qobla tahliyah Membersihkan itu harus kita lakukan Sebelum Memperindah Menghilangkan penyakit Harus kita lakukan sebelum meningkatkan Kesehatan Mengerok tembok dari cat-cat yang sudah usang Harus kita dahulukan sebelum mengecat ulang Jadi dibersihkan dulu Baru setelah itu diperindah membersihkan diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah harus didahulukan sebelum kita beribadah kepada Allah. Jadi tahliah qabla tahliah. Dua hal yang saling uh, melazimkan satu sama sama lain akan tetapi di sini al-khauf muqaddam ala ar-raja. Khauf ar-Rusdi Ada terlebih dahulu Sebelum seorang itu meniti tangga roja Apa itu roja? Roja itu adalah ta'amulul khair Mengangan-angankan Atau menginginkan Atau mengharapkan Kebaikan Wa kurbi wuku'ih Dan mengharapkan Dekatnya masa terjadinya ini mengharapkan kebaikan dan berharap kebaikan itu segera terjadi. Itu namanya apa? Rojak. Haythu <tip> yata'alakul qalbu bithalikal mahbub. Dimana hati itu betul-betul sudah terpikat dengan sesuatu yang diinginkan. Kalau dalam hal ini ya gampangnya seorang terpikat dengan surga. Seorang terpikat dengan apa? Surga. Maka dia berharap segera masuk surga. Segera masuk surga. Dia berharap ingin mendapatkan surga dan segera masuk surga. Kemudian Syekh mengatakan وَيَفْتَارِكُ عَنِ تَمَنِّي Tapi yang namanya roja itu berbeda dengan tamani. Taman. Tamanni, angan-angan kosong. Roja angan-angan, harapan. Cuma tamanni juga angan-angan, harapan, tapi angan-angan dan harapan yang kosong. Wa yaftariqu anit tamanni, angan-angan, raja berbeda dengan angan-angan. Anar raja di mana raja itu Yakunu mas'huban bil amal, dia itu diiringi dengan amalan itu namanya rojak. Di sisi lain tamann itu yubna alal ajazi wal kasal, sedangkan angan-angan kosong itu cirinya adalah ajaiz, ketidakberdayaan dan malas. فَلَا يَسْلُكُ صَحِبُهُ تَرِيقًا الْجِدِّ وَالْإِجْتِحَدْ وَالْتَشْمِيرُ Maka orang yang berangan-angan kosong, dia sama sekali tidak menempuh jalan kesungguhan. Serius, tidak serius. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi, ada kemiripan bagi yang tidak Tahu mengatakan itu mirip Tapi yang tahu ciri utama yang membedakan antara rojak dengan tamani Antara pengharapan yang betul dengan angan-angan kosong adalah apa? Adanya amalan, usaha Adanya usaha Seorang ingin hafal Quran Dia berharap sekali bisa hafal Quran Ada dua orang yang satu berharap hafal Quran, satunya juga berharap hafal Quran. Tapi yang satu, masya Allah, mulai latihan membacanya dia tempuh, kemudian mulailah dia meluangkan waktunya untuk menghafal ayat-ayat Allah, kemudian memurojaahnya sambil duduk, sambil berdiri, sambil bekerja, kemudian di murojaah, di solat solatnya, yang satu setiap ketemu teman. Saya ingin jadi penghafal Quran Lihat terus Pokoknya Ketemu lagi ngobrol Saya ingin jadi penghafal Quran Tapi tidak ada usaha lah, Kamu sudah bisa baca belum? Ya belum Tapi saya ingin ya, Sudah dimulai saja latihan baca dulu Pokoknya saya ingin mana yang rojak, mana yang Angan-angan kosong Yang pertama disebut Rojak Yang kedua disebut Tamani angan-angan Kosong Itulah bedanya Orang yang bertamani Yang berangan-angan kosong Adalah seperti Seorang pekerja yang langsung mengharapkan upah Seorang pekerja yang langsung apa? Mengharapkan upah Dan tidak mau kerja Kenapa dia langsung mengharapkan upah? Ini dua orang karyawan Sama-sama mengharapkan upah Yang satu tetap bekerja Yang satu cuma apa? Langsung pingin upahnya Kenapa dua-duanya itu mengharapkan upah? Karena dua-duanya yakin bahwasanya majikannya itu pemurah. Ada dua orang. Ada dua orang. Diperintahkan untuk membersihkan rumah mengecat tembok-temboknya membenar Membetulkan genteng yang bocor Membersihkan halaman rumah Di dua rumah yang berbeda Milik seorang yang sama Jadi ada seorang Punya dua apa? Dua rumah Akhirnya dia manggil dua orang Dikatakan kepada mereka Kamu nanti Kalian saya minta berdua Si A Kamu membersihkan rumah saya yang pertama Kamu B Bersihkan rumah saya yang kedua Masing-masing kamu nanti tak gaji Kalau selesai 100 juta Dan yang memerintahkan ini sudah terkenal pemurah Sudah Royal Pernah satu kejadian Ini kan contoh ya Pernah satu kejadian Yang memerintahkan orang untuk membersihkan rumahnya Setelah selesai ternyata apa? Ah, rumahnya dikasihkan insya Allah Sudah selesai kerjanya? Sudah? Udah, Rumahnya buat kamu ya? Insya Allah Oh, tapi di dalamnya ada anak bapak anak perempuan nah, ya sudah nikah sekalian nikah nikah biar halal jangan pacaran ya, nah. masya Allah, Ryan sehingga orang-orang lain, ih bapak itu luar biasa banget, kan? luar biasa apa sekali, maka duanya itu mengharapkan kebaikan dari sang majikan tadi, yang pertama dia mengharapkan kebaikan sang majikan dengan tekun bekerja Halamannya bersihkan, rumput-rumputnya dicabuti Insya Allah batu-batunya ditata Masuk ke ruangan apa namanya, Ubinnya disapu, kemudian dipel Sebelumnya dia bersihkan temboknya, sawang-sawangnya <tuh> Kemudian apa? gentengnya yang bocor, dipanjat diganti dan seterusnya Pak mandinya di kose, masya Allah. Yang satunya begitu masuk rumah, nah sudahlah. Majikanku ini pemurah, satu juta tidur ya di dalam mencok tidur, buka kulkas isinya apa tuh? Wih, masya Allah mantap ya kan? Air dingin diminum, ya kan? Uh ada daging mentah, uh mantap. Makan pula. Ya kan? Aduh, semua isinya. Akhirnya di akhir pekerjaan. Yang kerja dengan baik. Dia mendapatkan 100 juta. Yang ini nageh. Yang satunya. Mana 100 juta saya? Itulah permisalan orang-orang yang berangan-angan. Maka kamu jangan tertipu antum harus bisa kita ini harus bisa membedakan kapan kita ini berharap dengan harapan yang benar kepada Allah dan kapan kita ternyata itu berangan-angan kosong jangan sampai keliru karena sesungguhnya ciri utama dari harapan adalah usaha dan ciri utama dari angan-angan kosong adalah malas dan tidak ber, berdaya. Wallahu taala alam uh, itu harapan atau rojak yang akan kita pelajari di bab ke-51. Yaitu mengharapkan mendapatkan kebaikan dengan ciri melakukan apa? Usaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekh Inar Roja, yabatu ala taatillah. Sifat roja itu akan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang mengharapkan kebaikan dari Allah Surga, tentu dia akan berusaha. Kalau tidak ada harapan Lama waka'a amalun salihun Maka tidak akan mungkin muncul amal salih Kenapa kita sholat? Karena kita berharap pahala ya? Kalau kita yakin tidak ada pahala Ngapain? Tapi karena kita yakin Bahwasanya sholat lima waktu itu ada pahalanya dan yang meninggalkan ada siksanya puasa itu ada pahalanya yang meninggalkan ada siksanya. Oleh sebab itu kita semangat untuk beramal. Makanya dikatakan di sini laul arrojau lama wakaa amalun salihun. Kalau tidak ada harapan maka tidak satupun amal soleh itu akan terjadi. Dalam perkara dunia pun demikian Seorang Melakukan sebuah pekerjaan Kalau yakin pekerjaan itu Tidak akan ada hasilnya Maka dia akan Tinggalkan Orang katakan Ngapain kamu Buang-buang Waktu Tidak dapat apa-apa Kebaikan dunia juga tidak dapat Kebaikan akhirat juga tidak Dapat, buang-buang waktu. Demikian juga dalam masalah usaha akhirat. Kalau seorang itu yakin akan ada pahalanya, maka dia semangat. Bahkan terkadang, karena seseorang itu meyakini bahwa di satu perbuatan ada pahalanya, maka dia semangat melakukan perbuatan tersebut padahal perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Ya. Dia menganggap bahwasanya perbuatan tersebut disyariatkan. Loh yang ragilam ini belum lama itu ya salat tarbu mukasan. Rebu terakhir di bulan apa? Safar Semangat dilakukan Kenapa? Karena yakin bahwasanya di perbuatan itu ada Pahalanya Jadi ada dua Ketergelinciran Ketergelinciran yang pertama Penyepelekan Ketergelinciran yang kedua berlebihan yang tertuntut tengah ya, ketergelinciran yang pertama itu Di antaranya adalah tadi apa namanya tidak mau beramal cuma mengharapkan apa pahala ya menyempelikan amal soleh Allah Allah kan maha pemurah ketergelinciran yang kedua Berharap pahala dari sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Padahal ulama mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Berlaku sedang berlaku sedang dalam mengerjakan sesuatu yang sifatnya sunnah Atau dengan mengerjakan sesuatu yang sifatnya sunnah Yang ada dalilnya Yang ada tuntunan syariatnya Jauh lebih baik daripada semangat Tapi dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan Ini ketergelinciran tadinya di ketergelinciran yang pertama menyayangiakan enggak mau pokoknya mengharapkan kebaikannya saja. Ketergelinciran yang kedua bersikap berlebihan. Maka hati-hati juga. Jangan sampai dengan alasan rajah kita melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ingin mendulang emas di tengah-tengah tumpukan apa? Pasir yang jelas-jelas tidak ada Emasnya Ini hanya ibarat yang saya lakukan Yang saya sampaikan saja Jangan kemudian dibantah lusat Kadang pasir itu ada emasnya Saya katakan pasir yang jelas-jelas tidak ada Emasnya Kalau pasir emas lain lagi kan Ini hati-hati Nah rojak yang benar inilah yang mendorong seseorang untuk, untuk beramal solat. Kenapa seseorang bisa puasa? Kenapa bisa solat? Kenapa mau haji? Kenapa mau sedekah? Kenapa kenapa kenapa? Karena ada harapan mendapatkan apa? Makhluk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki sifat rojak yang benar. Dan semangat dalam mendapatkan apa yang kita harapkan bersama Allahumma Amin Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukil beberapa ayat Yang menimbulkan harapan dalam hati kita Yang pertama adalah surat Az-Zumar Ayat 53 Dan yang kedua surat Sabak Ayat 17 Yang ketiga Toha 48 Kemudian selanjutnya adalah Surat Al-A'raf Ayat 156 Az-Zumar 53 Sabak 17 Toha 48 Ayat 15 Al-A'raf 156 Dalam surat Az-Zumar 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Inna hu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai Muhammad Ya ibadi, Wahai seluruh hamba Allah Wahai seluruh hambaku Ini seluruh hamba Allah Alladzina asrafu Ala anfusihim Orang-orang yang melampaui batas Atas jiwa mereka Yang ini melakukan dosa Wahai para pelaku dosa La taqnatum mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Insyaallah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Kasih Sayang. Hadihil ayah Ayat ini Da'watun Seruan Kepada seluruh Pelaku Kemaksiatan Siapa saja Minal kafarati Wa ghairin Dari kalangan Orang-orang Kufar Kalangan Selain orang-orang Kufar Ila taubati Wal inaba Untuk Bersegera Untuk Bertaubat kepada Allah Kalau orang-orang kufar Taubat dengan cara masuk Islam Orang-orang Islam yang berlaku maksiat Taubat dengan cara meninggalkan maksiat tersebut Menyesali maksiat tersebut Tidak mengulang Dan bertekad untuk tidak mengulanginya Ini seruan untuk seluruh hamba Allah Kul ya ibadilladina asrofu. Katakanlah kepada seluruh hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah, seluruhnya, para pelaku kemaksiatan. Alladina asrofu ala anfusim. Itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Lataknatum rahmatilla. Jangan kalian itu putus asa dari kasih sayang Allah. Pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba ala musii'in nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba ala musii'il-laili Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari Dan Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari Untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari Kapan kita tidak akan ada kesempatan? Pintu-pintu taubat senantiasa terbuka Selama seorang itu belum sakarat Dan selama belum terjadi hari kiamat bertobat mungkin terkadang diantara kita Merasa sudah, sudah, sudah berat bagi saya Ustaz Kenapa? Berat bagi saya wahai akhi saudaraku Kenapa? Saya sudah terlalu banyak dosa kalau sudah terlalu banyak dosa Enggak usah ngadu pada manusia Langsung minta ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah Akan mengampuni dosa Anda Seberapapun besarnya dosa Anda Kalau Anda mau bertobat kepada Allah Demikian juga Allah Selain membuka pintu taubat Menyediakan mukhafiratul dhulub Penghapus-penghapus apa? Dosa Apa itu? Amal Amal soleh Sebesar-besar amal soleh Tauhid Itu mukhafiratul dhulub Penghapus dosa yang luar biasa dalam satu hadis Qudsi dikatakan, Ya ibadi, Lau ataitani bi kurabul ardi khataya, Thumma laqitani, La ataitu, Walam tushrik bi syai'a, La ataituka bi kurabihamagfiratan. Wahai ammaku, Seandainya engkau kelak mati menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tapi kau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ini Tauhid. Kau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Niscaya aku akan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Inilah uh, balasan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Alu ya. tauhid. Ini adalah amalan yang amalan yang mm, menghapuskan dosa. Ini tauhid. Ini yang pertama. Di antara amalan-amalan penghapus dosa selain taubat. Kita bertobat tadi. Kemudian tauhid merupakan amalan yang luar biasa besarnya. Adalah amalan-amalan lain. Ash-shalawatul khamas wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan wal umrahatu ila umrati jannah. Di antara yang menghapus dosa adalah Salat lima waktu Ustaz saya berangkat ke sini tadi juga Sebelumnya sudah berbuat maksiat Ustaz. Minta ampun pada Allah Dengan salat maghrib anda Ustaz di antara maghrib isya Pas taklim saya juga berbuat maksiat Ustaz. Minta ampun pada Allah Dengan salat isya anda Ustadz sekarang ini zaman kadistadarot zaman terus beredar malam hari kesempatan untuk berbuat maksiat terbuka lebar mata bisa berbinar-binar dan tidak ada sedikit pun rasa kantuk yang menjalar maka mintalah kepada Allah di waktu fajar dengan melakukan salat dua rakaat subuh tak ampun Karena sholat subuh menghapus dosa kita Kemudian duhur Nanti akan menghapus dosa kita Ekhon. Betapa senangnya kita punya Rab yang maha pengampun Yang membuat kita ini enggak putus asa, semangat Maka siapapun kita Apapun dosa yang kita lakukan Semangat Ayat ini seruan kepada seluruh Pelaku dosa Seluruh pelaku dosa Jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Itulah harapan. Innallaha yafirud-dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Kata Syekh Salim, "Wa la hamlu hadhihi al ala ghairi taubah." Ayat ini enggak bisa ditafsirkan kecuali taubat. Sudah Entah itu pelaku kesirikan, dia akan diampuni oleh Allah dengan taubatnya. Entah dia orang yang kufar, dia akan diampuni oleh Allah dari kekafirannya dengan taubatnya. Taubatnya seorang kufar aslam, masuk Islam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Islamu yahdimu dimu maqbullah. Islam itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang ketika dia belum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kalau pelaku dosanya ternyata muslim, maka taubat dengan meninggalkan dosa tersebut. tahdimu Karena taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa, amalan, yang pernah dilakukan sebelum bertaubat. Maka orang yang berbuat dosa. Ketika sudah bertaubat. Seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Masya Allah. Saat saya pernah berzina. Enggak usah lapor. Simpen. Terus Ustaz. Laporkan kepada Allah. Taubatlah dosa anda akan terhapus insya Allah. Dengan catatan, tinggalkan. Sesali. Jangan berbangga-bangga. Satu desa mana yang belum pernah saya rambah? Gadis mana yang belum pernah saya sikat? Ini berbangga-bangga, tidak ada, ada seperti itu. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Seluruh umatku akan mendapatkan ampunan Kecuali mujahir Mujahir Orang yang menampakkan apa? Dosa Yang suka pamer-pamer dosa Masya Allah Maka semangat Eh Khoan Masih ada harapan besar bagi kita Siapa di antara kita yang tidak bertautit Siapa di antara kita yang tidak berdosa dengan lisan Terkadang kita sering berbuat dosa Cemlong-cemlong Pecatat Pecutut Ceplas Ceplos Dengan hati Siapa orang yang tidak bersalah dengan hatinya Batin Mengatakan sesuatu yang Apa namanya Tidak layak untuk dikatakan dalam hati Atau kurang tawakal Kepada Allah Punya hutang Minta lunas Tangan menengadah ke langit Hati belok ke manusia Ini jadi repot Sering saya sampaikan begitu kan Minta jodoh Tangan menengadah ke langit Tapi mata melirik kanan terus Siapa mengerti kaya gelem. Ya Allah berilah jodoh Ya Allah berilah jodoh Ya kan Sambil lagi konsong-konsong anak wetok kira-kira. Kalau memang anda mahu tawakal, setawakalnya kepada Allah sudah lurus. Jadi kadang kita kurang tawakal, ya. atau mungkin kita bahkan tidak tawakal. Cuma hiasan bibir hati itu. Niat-niat ya. yang salah kita puasa untuk apa? Sedekah untuk apa, haji untuk apa, korban untuk apa Kadang terselipi oleh niat-niat yang salah Mudah-mudahan Allah mengampuni Jadi banyak ya kesalahan-kesalahan Siapa yang tidak pernah berdosa? Dosa anggota badan Mata kita Telinga kita Mulut kita dan seterusnya kaki kita tangan kita dan seterusnya mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya Naseh Allahnya Yakfirna Waalaikum Jamian Insya Allah Jadi begitu kawan ayat ini tidak ada penafsiran lain kecuali taubat dan taubat itu memberikan harapan yang besar bagi seorang hamba itulah roja kemudian ayat yang kedua Ayat Surat Sabah ayat 17. Hal nujah wahal nujazi illa al kafurah dan tidaklah kami menjaza kecuali orang-orang yang benar-benar kafur kufur luar biasa kufurnya. Jadi kata-kata nujazi itu adalah membalas sesuai Nah, membalas secara setimpal A dibalas A B dibalas B Kesalahan ini Hukumannya ini Kesalahan ini siksanya ini Itu namanya Nujazi Kami tidak akan membalas secara persis Kecuali bagi orang-orang kufar nah, Siapa yang bisa menarik faedah dari ayat ini Ada harapan yang terbesit Bahkan terpancar secara besar Dari ayat ini Siapa yang bisa menarik kesimpulan Balasan yang sepadan Itu hanya untuk orang-orang kafur Terus Kesimpulannya Enak, Untuk selain Barakallahu fi Barakallah fiqh wa jazakallah khairah Wa zawwajakallah hubikran Sudah nikah? Yang akan dibalas setimpal itu orang kafir Sedangkan orang yang beriman Dilandasi dengan ampunan Tidak setimpal Akan dikurangi oleh Allah ini kan harapan ya kalau setiap dosa yang kita lakukan dibalas dengan setimpal mati kita ini hancur kita ini sudah tapi Allah memperlakukan orang-orang yang beriman itu dengan gufron, ampunan ampunan mungkin harusnya 10 dibalas 10, Allah kurangi bahkan terkadang di Hapuskan, masyaallah. Maka kata Rasul S.A.W Wala yahliku alallahi illa halikun Tidak ada orang yang benar-benar celaka di hadapan Allah Kecuali memang orang yang benar-benar celaka Allah menyediakan ampunan luar biasa besarnya tapi kok masih ada yang celaka Berarti dia memang layak dapat kecelakaan itu Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita Mudah-mudahan Allah memudahkan kita Dalam mem me melakukan taubat Mudah-mudahan Allah memudahkan kita Untuk melakukan amal ketaatan Allahumma Amin Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan malam hari ini InsyaAllah kita lanjutkan pada